Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bu Yay, saya mau nanya, apakah di dalam Islam itu ada aturan mengenai per, uh, warna pakaian buat wanita itu aja. makasih, Assalamualaikum uh, apa tadi oh masalah, tidak ada batas tentang warna baju seorang wanita, boleh warna apa saja akan tapi dihimbu adalah warna yang tidak menggoda, tidak orang oh gitu tidak, tidak you fit number rijal tidak menjadikan orang laki-laki pada menoleh kepadanya. Akan tapi warna yang wajar, biasanya ada orang yang suka tampil beda, aneh-anehin, pengen dilihat sama oh, orang. Jadi wajar mana tidak ada batasannya, boleh warna merah, putih, kuning, hijau. Kecuali warna pink di bulan Februari hari apa? tanggal berapa? 14 ya? dilarang pakai pink, karena ikut yang orang kafir itu. selain hari itu boleh pakai pink wanita akan senang dengan pink ya nah, Dia boleh pakai pink, pakai merah, pakai kuning, pakai hijau, pakai hitam dan sebagainya dan sebagainya para shalihat itu senang dengan baju hitam, karena baju hitam itu tidak macam-macam bukan berarti yang baju merah, putih, kuning, hijau tidak Bo. boleh, hanya batu hijau, putih, itu adalah wajar, tidak membuat orang uh, mikir macam-macam jadi kalau baju warna boleh apa saja Tidak ada larangan Tidak harus baju hitam Tidak harus Baju putih Boleh apa saja Yang paling penting adalah Jangan mengenakan sesuatu Yang karena kita Karena Anda Mencari perhatian Perhatian khusus Biar orang pada noleh Itu yang menjadi tidak baik Itu perempuan rendah tapi jika anda berdandan untuk cantik diantar teman-teman anda boleh, cantik untuk suami dan cantik untuk dirinya sendiri itu diperkenankan. Seorang perempuan berdandan untuk tiga orang, untuk dirinya sendiri. Jadi perempuan tuh dandan untuk dirinya sendiri, bapak-bapak harus tahu. Makanya biarkan kalau ada seorang istri tuh mau mandar mandir di cermin tuh biarin dia. Itu sudah biasa itu. Dan kalau beli baju jangan ikut ikutan dulu. Dia tuh milih untuk dirinya sendiri, biarin. dia sebenarnya. Coba Bapak kalau beli baju sering salah, betul enggak? Enggak cocok. Nah <tuk> ini, ha ini ini. Susah cari itu. Kenapa? Karena seorang wanita akan berdandan untuk dirinya sendiri. Baik. Itu sebelum orang lain. Makanya dia ngomong gini, pasang sini, pasang situ, biarpun kadang-kadang macam-macam aneh betul sampai suaminya kaget. Wah. <tuk> Ribanya gara-gara nonton televisi, ikut yang di televisi. Enggak ikut Rasulullah sallallahu alaihi misalnya tapi dandan yang sedikanya yang penting wahai para ibu menutup aurat dan menutup aurat yang benar bukan menutup aurat pura-pura akan tapi masih menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya membangkitkan syahwat orang lain para kaum pria itu tidak benar. Jadi pakai baju apa saja boleh yang penting syaratnya yang pertama menutup aurat, yang kedua tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh yang ketiga warnanya tidak menggoda Tidak menjadikan orang pada Menoleh kepadanya Jadi wajar saja Jika, Kemudian yang keempat adalah tidak menyerupai kaum laki-laki Yang kelima adalah tidak menyerupai Orang-orang kafir dan orang fasik. Ada lima ya ya. Setelah itu akan menjadi Busana muslimah Yang sangat syar'i, Yang dicintai oleh Allah Subhanahu SWT Baik Baik Buya, terima kasih atas sebanyak dan semoga yang bertanya merasa cukup dengan jawabannya. Amin. Ya Allah, Herbal Amin. Baik Buya, ada, jawab, ada soal atau pertanyaan dari media Facebook. Ada sahabat kita, Jarkasih dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa hukumnya pinjam uang di koperasi PT di salah satu perusahaan? Saya bekerja sedang koperasi tersebut dapat dananya dari bank. Dan hasil pinjamannya saya gunakan investasi. Lalu apa hukum dari hasil investasi tersebut? Mohon maaf Bu ya. Terima kasih atas. Oh, pinjamannya tak. ada tambahannya enggak? Gitu? Sudah? Enggak ada, ada, ada terangannya? Enggak ada Bu ya. Pokoknya kalau pinjam kita harus kembalinya lebih, itu sudah riba. Sudah enggak usah dibahas lagi. Minjam 100 ribu harus kembali 100 ribu plus picit. Sudah riba, sudah. Enggak ada ada ngomong, ngomong kecil besar enggak, pokoknya kalau kita pinjam, kembalinya harus ditambah adalah riba dan hukumnya haram ngajak perang kepada Allah yang ngajak perang kepada Allah pasti diceburkan dengan raka jahannam alasan kooperasi macam-macam banyak diantaranya pun nanti setelah itu akan dikembalikan kepada anggota itu adalah orang diajak bener gak mau yang penting harus masuk neraka kalau memang sama-sama bakal dikembalikan ke anggota mending dari awal sudah tidak pakai tam, bahan selamat masuk surga dia cuman gak mau diajak masuk surga yang penting saya harus masuk neraka kalau alasannya samanya akan dikembalikan kepada kalau alasannya akan dikembalikan kepada anggota berarti kan milik anggota juga seperti itu dari awal saja sudah usah pakai tam, bahan, tapi gak mau di masuk surga, enggak, enggak, saya pengen di neraka saja, sudah jadi, jawabannya sama untuk anggota akan dibilikan nanti akhir tahun semuanya akan dibilikan kepada anggota kalau sama-sama dibilikan kepada anggota kenapa tidak dari awal saja baik jadi selagi ada tambahannya adalah haram dan itu adalah riba. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Yang saat ini masih berada dalam riba semoga Allah angkat, diganti dengan yang halal bersih. Selagi riba tidak akan berkah berdagangannya. Jika yang bertanya Anda termasuk orang, orang yang semacam ini, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Dimudahkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa